Sudalun berita pagi diisi hari ini Selasa 1 Desember 2020 dibacakan Ardianyah Air berubah merah di saluran irigasi D V warga di tidak cemas. warga Mondu raya hilang belum ditemukan tim gabungan Teruri K Cru Desa pasarar Rounding 10 terbakar ikikuti juga sajian beritam- narik lainnya yang telah dirangkum tim newsrum Seram Bfm. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Noxmawe, Radio Amanda 104 FM Takengun, dan Radio Megapun 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan setengkapnya dari Newsroom Seram FM. Sudarlun air berubah merah di dalam irigasi di Gampung Kumbang, Kemukiman Kemukimantrung Campli, Kecamatan Gelumpang Baru, Pidi, hendaknya tidak membuat warga cemas. Pasalnya air di dalam irigasi gampung tersebut tetap aman bagi lingkungan sekitar. Kapolres Pidiak Bepizulhir Destrian SIK MH melalui Kasatreskrim Iptu Ferdian Chandra MH mengatakan, air itu tidak tercemar karena hanya bekas cat yang dibuang ke dalam irigasi. Ia menyebutkan air merah dampak bekas cat yang mudah terurai dalam air mengingat volume air melimpah di saluran irigasi akibat curah hujan yang tinggi. Sehingga air berwarna merah di dalam saluran tidak mengendap. Air berwarna merah dalam sekejap hilang hanya sekitar 10 menit, air di saluran itu bening kembali. Ia pun menghimbau warga agar tidak cemas dengan air irigasi yang berwarna merah. Untuk diketahui, air sungai berubah menjadi merah di Gampung Kumbang, Kecamatan Gelumpang Baru, Pidi, pada Minggu 29 November 2020 menghebohkan warga. Peristiwa langka ini membuat warga panik untuk mencari sumber air tersebut. Belakangan diketahui penyebab air berubah merah dari zat pewarna pakaian dari pemilik kandang ayam yang ditumpahkan ke saluran irigasi. Sudarlun Amin Yusrijal 48 tahun desa Mondua Darumak Murnagan Raya yang hilang pada minggu 29 November 2020 dilaporkan hingga Senin 30 November 2020 belum ditemukan. Guna mencari korban hilang, tim gabungan dari BPBD dan TNI Polri serta warga menyusuri aliran kurung tripa di wilayah itu. Kala BPBD setempat Irfan Rinadi mengatakan tim masih melakukan pencarian di aliran sungai. Menurutnya pencarian di aliran sungai setelah korban diketahui hilang lebih dari 1 kali 24 jam dan pencarian terkait laporan masyarakat dugaan orang hilang di sungai di dekat rumah. Untuk diketahui, Amin Yusri Jalan, 48 tahun, warga Desa Mondua, Darul Makmur, Naganraya dilaporkan hilang pada Minggu 29 November 2021. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai swasta ini mencuat dugaan hilang di aliran Krung Tripa di dekat rumah. Namun hingga malam, Amin yang memiliki istri dan anak belum diketahui keberadaannya sejak hilang mulai minggu subuh. Tim Polsek Darul Makmur bersama BPBD juga telah turun ke lokasi memastikan laporan masyarakat. Menurut informasi yang berkembang bahwa Amin keluar rumah mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan dugaan ke sungai ingin buang air besar. Namun ternyata tidak kembali sehingga dugaan berkembang ia jatuh ke dasar sungai yang mengaliri sejumlah kecamatan tersebut. Darlun musibah kebakaran melanda pemukiman penduduk di desa Pasar Runding, Runding, Kota Subut Salam kemarin. Peristiwa yang terjadi pukul 06.00 waktu Indonesia Barat usai salat subuh ini tepatnya di ujung jembatan kecamatan Runding. Informasi yang dihimpun serambi api melalap bangunan rumah warga yang umumnya berkonstruksi kayu. Upaya yang petugas pemadam, sedikitnya tiga unit armada pemadam dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah yang melahap rumah penduduk di Desa Pasar Unding, Kecamatan Runding, Kota Subuh Bencana kebakaran yang melanda pemukiman ini mengejutkan warga lantaran terjadi pada Senin 30 November 2020 usai warga melaksanakan salat subuh sejumlah warga berjibaku membantu menjinakkan api yang berkobar melahap rumah dan bangunan penangkar burung walet. Data sementara sebanyak 8 unit bangunan terbakar plus 11 lainnya rusak akibat bencana yang terjadi usai salat subuh tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Darlun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung Kota Loksmawai memastikan tidak semua gesi beserta aparatur gampung lainnya tidak sampai bergaji selama 3 bulan dari Oktober hingga Desember 2020. Hal ini disebabkan karena ada sebagian gampung yang masih menyisakan dana terwilulan ketiga sehingga dialihkan bagi gaji keci bersama perangkat gampung lain. Untuk diketahui, para perangkat gampung hingga guru pengajian di seluruh gampung di Loksmawai sempat dilaporkan tidak akan bergaji 3 bulan. Hal ini sehubungan dengan tidak tersedianya dana dalam alokasi dana gampung jatah terwiwulan 4 2020. Mereka yang tidak bergaji mulai gezi hingga guru pengajian yang selama ini gaji mereka diplot dalam ADG. Kepala DPM Geloks Mame Bukhari kemarin mengakui jika dalam ADG jatah terwiwulan 4 tahun ini memang tidak tersedia gaji untuk perangkat gampung hingga jasa keagamaan. Ia mengatakan terjadi pengurangan dana dari pusat pada Pemko Loksmawe, maka secara otomatis jumlah adegi yang diplot dalam APBK ikut berkurang. Sudarlun penyidik Satreskrim Polres Loksmawe dilaporkan pada Jumat 27 November 2020 telah menetapkan tiga pria sebagai tersangka percobaan penyeludupan wanita pengungsi rohingya. Ketiga pria ini dua warga langsa dan satu warga rohingya. Untuk diketahui, personel TNI Jajaran Kodim 0103 Aceh Utara kembali menggagalkan upaya pelarian dua wanita rohingya yang ditampung di gedung BLK Kandang Loksemawe, Kamis 26 November 2020, dini hari. Di mana pihak TNI juga berhasil mengamankan tiga pria yang diduga terlibat dalam jaringan penyeludupan wanita rohingya tersebut. Dua pria ini merupakan warga langsa diduga sebagai penjemput dan satu lagi pria rohingya yang diduga sebagai penghubung. Kedua warga langsa yang diduga berperan menjemput wanita rohingnya berinisial AH 53 tahun dan MR 52 tahun. Sedangkan pria rohingnya yang diduga sebagai penghubung adalah OF 18 tahun. Kapolres Loksumawe KBP Kohartanto melalui kasat reskrim Ibtu Yoga Panji Prastia Senin 30 November 2020 mengatakan setelah kelimanya diterima dari Kodim 0103 Aceh Utara langsung dilakukan pemeriksaan. Sehingga dua pria asal langsa yakni yang hendak menjemput dua wanita rohingya bersama seorang pria rohingya yakni sebagai penghubung ditetapkan sebagai tersangka percobaan penyeludupan orang. Sedangkan dua wanita rohingya yang hendak dibawa kabur telah dikembalikan ke lokasi penampungan. Darlun hasil pengujian kualitas air sungai Desa Tepin Raya, Kecamatan Julu, Aceh Timur yang dikeluarkan Laboratorium Sofindo Medan menyatakan bahwa kualitas air sungai Tepin Raya dan air outlet CPP Blok A PT Medco tidak tercemar dan memenuhi baku mutu lingkungan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur M. Yunus kepada wartawan kemarin. Ia mengatakan hasil pengujian terhadap sampel air sungai tepin raya dan air outlet CPP Blok A yang dikeluarkan Laboratorium Sovindo Medan memenuhi baku mutu lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran lingkungan. Yunus menambahkan baik sebelum maupun sesudah dibangun CPP Blok A Medco, kualitas dan mutu air sungai tepin raya termasuk kelas 2, yaitu tidak layak untuk konsumsi dan mandi. Selebihnya kualitas air bisa digunakan untuk budidaya ikan, peternakan, dan mengairi tanaman darlon tersangka pembaco ayah kandung berinisial MSK 30 tahun warga desa Sukaramai Makmur Biren yang membaco ayah kandungnya Jufri Ismail 60 tahun dengan parang panjang pada Kamis 26 November 2020 dibawa ke unit pelayanan kesehatan jiwa dan psikologi RSUD Dr. Fauzia Biren di bawahnya tersangka ke unit penyakit kejiwaan untuk menjalani perawatan dan memastikan apakah yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa atau tidak Kapol Resbiren AKBP Taufik Hidayat SH SIK MSI melalui kaset reskrim AKP Dimas Adit Putranto SIK kemarin mengatakan, tersangka yang awalnya dimapol sekmakmur kemudian dialihkan ke Pol Resbiren dan diperiksa tim penyidik. Selama pemeriksaan berjalan lancar dan tersangka mengakui perbuatannya. Namun ada beberapa jawaban dari tersangka terkesan ngawur dan perlu dilakukan pemeriksaan bidang keciwaan. Kasat reskrim menambahkan keterangan keluarga pada 2018 lalu tersangka pernah menjalani perawatan di UPIP RSUD Biren. Memastikan kondisi kesehatan, maka tersangka dibawa ke UPIP untuk pemeriksaan sekaligus pemantauan kondisi kesehatan yang bersangkutan. Kepala Poli Psikologi UPIP RSUD Biren, Cud Nazwati SPSI Psikolog kepada Serambi mengatakan tersangka dibawa dua hari lalu. Saat ini berada di salah satu ruangan dan menjalani perawatan untuk memastikan kondisi kesehatan jiwanya. Jud Naswati kemudian memperlihatkan tersangka kepada serambi. Tersangka berbicara lancar dan beberapa pertanyaan dijawab normal. Termasuk mengapa membaco orang tuanya tersangka sambil tersenyum mengatakan meminta uang untuk biaya kawin dan kemudian terjadilah pembacokan tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permaiskian, berita pagi edisi Selasa 1 Desember 2020. Berita sore Serambi FM bisa dendengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambifm.com Polo diga twitter at Serambi